Bu y a n i h s a m a siang s a m a siang Silahkan Ibu komentar Anda Memang b a s w a y kadang-kadang bawa mobil suka-suka ya Bu Saya、uh, lihat b a s w a y sering、uh, jalan cepat-cepat walaupun orang mau megang Satu, kedua, malam juga dia suka yang tidak menyalakan lampu Sehingga orang mau t ikungan gak, gak tau tau tau muncul b a s w a y muncul Dia gak nyala lampu pada malam hari Jadi dia、uh, suka beroperasi sesuka-sukanya dia gitu dia tidak memperhatikan pemakai jalan yang lain. Padahal jalan yang dipakai oleh Baswed adalah jalan yang dulunya umumnya dipakai orang lain. Jadi pemakai jalan yang lain sudah mengalat, h e tapi si Baswed itu masih bawa, bawa mobilnya, bawa busnya sesuka-suka seperti dia mau jadi raja aja.、Hmm, Terima, kasih. Terima kasih Bu y e n i Parudi. Selamat siang. Ya memang seharusnya itu Baswed dihapuskan sebab memperkecil jalan raya. nah itu orang tolol yang bikin baswed itu sebenarnya mestinya dibikin kereta monorel yang di atas、hmm. baik terima kasih Pak Rudi selamat、oh, siang Pak David ya. silakan ya. Pak David oke oke、uh, kalau menurut saya、uh, tindakan apa tindakan warga itu ya memang kalau ada yang meninggal di jalur itu tentu kita berduka tetapi kalau tindakannya itu misalnya d i t e l u r i r ya juga bahaya karena itu kan suatu apa Katakanlah salah satu cara solusi bagaimana mengatasi k e m a c e t a n di Jakarta Dan jalan itu kan harusnya memang steril Apalagi di m a n t a n itu sudah h a r u s e r a t a r Jangan ada dong orang nyebrang Kalau begitu untuk apa gunanya jembatan penyebrangan gitu, Itu kan sama e l saja juga kita ditol Nabrak orang atau nabrak sapi Harusnya itu kan kita tidak salah Atau yang tukang sapi itu yang harus mengganti Begitu-begitu juga dengan d i j a l u n itu Supaya itu mesti terus Di akan a m a n y a di b e r o Taulah di sosialisasi bahwa itu memang tidak boleh.、Begitu. Jadi kalau ada seperti itu ya, saya juga bingung salah nyapa, sudah tidak boleh. Ada yang nyebrang begitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alvin. Pedang Son Terakhir, silakan Pak Alvin. Kalau ya Pak Alvin, silakan komentar Anda. Ya, dua-duanya salah. Memang di Indonesia ini mana ada yang benar, Pak? Apakah pemerintahnya atau pegayatnya? Ini dua-dua s -dua u d a h g a k ada yang enggak k e b a b a s a n betul. パサジャー r パサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにジャーにパサにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャーにパサジャー i Ya kalau menurut saya sih polisinya yang kurang sigap ya Mulailah rakyat namanya juga meluapkan emosi kemarahan Tapi kan polisi kalau cepat bertindak itu maswe bisa jalan lagi k e r e n a kadang-kadang nyebelin itu supir maswe Udah bahwa sebesar itu pun masih dia n g g e p u t Kadang-kadang kita bisa sebel juga gitu Sama pemerintah ini juga n gak g punya otak Enggak khususnya t a p a banyak jalan yang n gak g cocok dipakai maswe di Jakarta Karena itu masih ada orang nyebrang di sana Masih ada segala m a c a m Jadi kadang-kadang rakyat tuh bisa marah gitu loh. Cuman y a g i m a n a ya? Saya kira sih t i a l a h s a l a petugas. m Semua petugas cepat datang, diamankan, disterilkan. Itu beras sebenarnya. m a k a n a kadang-kadang t a d i d o n g Kenapa p a d a k a l nggak punya otak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Paulus, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Komentar Anda.、Uh, memang busway sepertinya terlalu dipaksakan, Bu. Belum siap secara menyeluruh. Termasuk kesiapan jalan khusus untuk busway. Juga para drivernya, Bu. Kedisiplinan saat meng mengemudi... belum dapat diandalkan seringkali kita lihat saja Bu lampu merah itu tidak berlaku bagi mereka Bu d i t e r o p o s begitu saja nah, ada pun polisi seolah-olah tidak l i h a t Bu ada lagi ide gila nih Bu busway jalannya berawan l a n arah dengan jalur umum kalau ide gila ini jadi diterapkan Bu kita tinggal menghitung Bu berapa korban setiap harinya ditambah lagi kebiasaan dari warga kita yang menyeberang jalan tidak pada tempatnya Kalau menurut kami busway itu perlu dievaluasi lagi bu secara menyeluruh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Pak Andre selamat siang. Ya, Komentar anda. Ini terjadi karena human error atau memang kelalaian atau memang apa saya juga melihat di lapangan. Yang jelas ya kalau sesuatu itu nabrak kan sampai meninggal itu segera ditahan. d i p e r c e p a ditahan tim dicabut. Ini lulus juga, Tidak, jangan mencang-mencang, dia jalur satu a r a m l u n o n g sampai orang-orang nggak k e l i a t a n atau kemungkinan juga dia lihat, ya tak perlu. Roses tetap se dikalankan hukum. Sokir harus tahan, dan sini kita b p a k dulu. Baik, terima kasih. p a Leo, selamat siang. Selamat siang, Bu Dona. Komentarnya.、E, kita melihat memang b u s w a itu terkesan d i p a k s a k a n y a Tetap masih t u tetap ada di busway, malahan. Uh, yang terkesan dipaksakan itu ya di jalan tilitan dan yang arahannya teriok itu itu saya dari kota Gani mau ke a s t r i d o tuh memang dipaksakan bang di kita dan ini m e r s i h l a h jalan tol gitu、hmm. drivernya juga memang、uh, kalau bawa memang semua s e m u memang ini pasti g a k bisa bukan solusi i s t l n y a begitu memang harus dihapus dan diganti yang mendingan seperti dulu yang b i s i a yang konvensional gitu、hmm. terima kasih baik terima kasih Pak Leo Ibu Lina selamat siang Ya siang mbak、selamat、Memang fasilitas b a u di b a s w e y itu kan penting ya Buat orang-orang yang memang membutuhkan n Gak g punya mobil lah ibaratnya mbak ya Itu mungkin solusi buat pemerintah Tapi kan masyarakat juga harus menyadari Bahwa b a s w e y ini kan didesain Tidak untuk mendadak r e e m Itu harus disadari oleh masyarakat Tidak menye menyeberang sembarangan Masyarakat kita ini masih punya budaya tidak disiplin Naik di sembarangan Nyebrang sembarangan itu. Nah sosialisasikan ke masyarakat Bahwa busway ini didesain Untuk tidak ngerem mendadak Itu orang tidak tahu、hmm. Nah yang kedua Masyarakat ini supir busnya juga menyadari Kalau tidak ada pembatas Seperti yang jalurnya aja Sudirman Itu kan sudah jelas tidak Di tengahnya tidak bisa orang menyebrang Tolong kurangi kecepatan Dimana seperti Mampang itu kan lepas banget, itu diperingatkan supirnya. Jadi kedua belah pihak menyadari hal ini g a k akan terjadi Mbak. Tapi kalau Baswedihapus juga saya rasa apalagi alternatif gitu. Kalau memang permajaan transportasi perhubungan di permaja kan dari kemarin g a k a d a y a n g turun anggarannya kan. Pemda memberikan seperti ini bukan berarti tidak ada dampak pasti ada pro dan kontra ada gitu. Cuma kalau semua menyadari nggak mungkin terjadi itu aja mbak baik terima kasih Bu Lina Pak Hari selamat siang penonton terakhir、silakan. selamat siang Bu ya Pak saya e t u j u a n n y a kan baik ya c a sebenarnya memang sebelum ada Baswed sendiri jalan itu sendiri kan sudah sempit sudah kurang ya tapi malah dikurangin Baswed lagi kadang-kadang kita memang agak heran juga Ada jalan begitu macet, di seberang kita ada j a l u r b a r u yang kosong bombong, sayang sekali gitu、hmm. Sementara kita bermacet-macetan gak g jalan, gara-gara diambil jalannya baswe Harusnya memang harus d i a p a s kalau memang mau ini sekalian aja gitu Kalau memang niatnya baik ya, mesti ada lah Orang jembatan Suramadu, jembatan Suat Sunda, mau dibangun, mau ke baswe yang di atas di Jalannya sudah ada, tinggal di atas aja, jangan m a k a i jalan yang ada gitu Dan keduanya adalah polisi ya. Polisi ini y a n batasnya sudah mulai payah aja takut menghadapi masa itu. Selamat sore Pak Gilbert. Ya selamat sore.、Mm -hmm. Kalau yang saya dengar dari berita itu kan yang di taprak itu anak sekolah ya, anak kecil、yeah. mm -hmm. Dan juga uh, uh, saya lihat penyelesaiannya kurang begitu elegan juga. Jadi mereka ini warga merasa kan di, di apa ya? Dipinggirkan ya, t e r l o l a h tidak dihargai. Sudah nyawa hilang. パーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーの パハリス Aditya Ya Ya gimana komentarnya Pak Aditya Komentar saya yang salah seharusnya Yang memakai jalur, jalur baswi Jadi jalur baswi kan memang khusus Untuk, bis untuk bisnya baswi Jadi kalau orang nyebrang disana sembarangan Motor masuk sana Kalau ditabrak bukan salahnya baswi Seperti kita lihat di jalur k e r e t a a p i Kalau ada orang yang ditabrak k e t a p i Bukan k e t a p i yang salah kan Tapi orang yang salah menggunakan jalur itu Jadi saya harap sih masyarakat tidak main hakim sendiri Dia harusnya tahu kesalahan ada pada、uh, keluarganya Dan itu tidak bisa disalahkan pada orang lain Terima kasih Oke,、okay, Pak a d r i Halo Silahkan Menurut pendapat saya ada beberapa aspek yang harus dipikirkan Baik dari pihak uh, pengguna uh, manajemen k s saya u d a m busway sendiri Maupun dari masyarakat yang dilewati atau dilalui oleh jalur busway Kalau dari aspek sosiologis Tentu pada, pada awal d i b e r l a k u k a n busway Itu sudah ada rambu-rambunya Artinya, yang hanya melewati Atau melintasi di situ Hanya untuk kepentingan b u s w a y Tapi kalau kejadiannya ini Dia tidak menggunakan sarana Dalam arti hal ini Tidak menggunakan jembatan penyeberangan Itu satu kesalahan dari pihak masyarakat sendiri Itu dari pihak h a ini Kemudian dari aspek hukumnya Saya merasa begini Pihak manajemen harusnya Segera Menyelesaikan permasalahan ini Karena ini menyangkut nyawa dari manusia, tentu kalau memang itu ternyata indikasinya dia itu salah, ya tentunya baswed juga tidak boleh manajemen baswed juga tidak boleh dengan s e n a n n y a dia menelantarkan pihak korban atau keluarga tersebut. Dan juga kalau dari aspek psikologi, saya pikir masyarakat Indonesia ini bisa kok menerima segala sesuatu itu asal ada penjelasannya yang benar-benar.、Nah, Oke,、okay, terima kasih, Barobet.、Oh. Ya silakan, Barobet. Ya.、Yeah. Uh, kalau saya berpendapat begini Mbak Itu kan kalau yang namanya b a s w e d itu kan tidak sama Dengan kondisi kereta api saat ini Dia hanya memakai p e n g g u n a a n rel Sementara Itu masih menggunakan jalan yang, yang Seharusnya yang sering dilewat oleh masyarakat Jadi Pendapat saya Itu harus diproses hukum Harus terbuka Kalaupun memang itu ada yang tertabrak ya, Malah itu menyawa manusia Harus diposes r hukum. Dan manajemen dibantu sendiri harus berubah. Itu saja. Terima kasih.、Okay.